Indonesia yang sudah aman, damai, tentram, sejahtera, semua penduduk dunia iri dengan Indonesia yang merupakan jamrud khatulistiwa. Ne nah, ilat ke neyo jamrud katulistiwa. Tapi aslinya jamrud khatulistiwa tengah-tengahnya dunia. Gambaran surga di dunia ini ya Indonesia. Kalau di surga digambarkan ada taman, ada kebun. Dengan macam-macam buah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang airnya jernih dan indah. Sang dunia gambaran ngunungkuya mau Indonesia. Neng Timur tengah mana ada sungai. Di sini sertu pasir karuatu. Banyak yang iri Indonesia ini. Orang bilang tanah kita tanah surga, Tonggak kayu dan batu jadi tanaman Kama kau kos plus radiyallahu anhu Ini raono banget dari Indonesia Macem-macem etnis Macem-macem suku Tradisi, budaya Bahkan agama Tapi bisa hidup rukun berdampingan dengan aman saling menghormati saling menghargai. Nah, akhir-akhir ini mulai ada segelintir begecil-begecil yang ingin mengganggu memporak-porandakan nilai kemanusiaan dan keutuhan kita sebagai bangsa Indonesia karena pemahaman agama yang salah mereka mengatasnamakan Islam tapi tindakan yang mereka lakukan bukan ajaran Islam kekerasan kebiadaban kekejaman itu bukan ajaran Islam Islam itu agama yang bertuhankan Allah Allah Maha Rohman Maha Rohim Maha Pengasih Maha Penyayang Yang mewajibkan kepada umatnya untuk berkasih sayang Kepada siapapun Meskipun beda keyakinan Beda akidah Beda agama Tetap wajib berkasih sayang Monoblog <tik> Lah kok gue terus ngebom Dengan tendensi katanya jihadwi ora rajihat di samping jahat kendat, jelas ajaran Islam itu rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada semesta alam. Wala bi ila Wa la ilat tahlukah? Woi joni bak ke awakmu dewi nanggone kerusaan termasuk bom bunuh diri itu kan ini bakno awak edi menanggung jadi ini terus dibukakan pintu suargo disambut bidadari nah, saya menyambuti widodari kocluk dari kurang gawean maka pertama saya mengajak panjeningan semua untuk bersyukur ditakdir Allah menjadi bangsa Indonesia Alhamdulillah setidaknya Dono Rojo ini sudah dikaruniai tujuh macam nikmat oleh Allah walaupun sering tidak disadari tujuh macam nikmat ini sering diabaikan sering dilupakan soalnya kalau tinggalin, kalau teliti, kalau selidiki masyarakat mendonor rojoknya ini eh, rontok dablek, dablek Sampun diparingin nikmat macam pitu dening gusti Allah yang sok dilirwake boten disadari Langkung-langkung ibu-ibu, Dono Rojo, dan sekitarnya. Panjen ayu-ayu, nih, oon. Nah, melalui Majelis Mulia Malam ini, saya mengajak panjenengan semua untuk menyempurnakan tujuh nikmat tadi, agar menjadi sepuluh. Karena tujuh nikmat itu tak bermakna, tak berguna, sia-sia. Percuma. Kalau tidak, bisa disempurnakan menjadi 10 ini para jamaah saya terinspirasi dari tembang Jawa karya Kanjeng Sunan Giri yang judulnya Lerilir Insyaallah semua hafal itu tembang sangat familiar akrab di telinga bangsa Indonesia terutama masyarakat Jawa apalagi akhir-akhir ini diviralkan kembali oleh grup-grup khadroh -grup grup-grup solawat, grup-grup kosidah, grup-grup nasyid, dan setuju banget, tembang-tembang karya para wali, yang penuh filosofi, penuh kandungan makna yang luar biasa, untuk kembali diviralkan, dipopulerkan, agar dihafal, dipelajari, diamalkan menjadi karakter bangsa ini, semacam tembang, lerilir, coblek-coblek, sueng, gundul-gundul, pacul, seluku-seluku, batok, turi-turi, poteh ini luar biasa artinya lah anakmu bukru ke tembang kok mengterima bojo galak <tuk> tali kotang, tali katok, tali sempak nyanyian itu jangan dianggap sepele karena nyanyian itu bisa membentuk karakter ya ada beberapa nyanyian anak-anak yang menurut saya tidak mendidik mohon maaf ya sah-sah saja ya namanya pendapat pribadi kadang anak masih kecil udah diajari nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan, tra -la, -la, -la, -la, -la, -la, la wah anak masih kecil udah diajari serong padahal dalam islam pendidikan dasar itu ikh dinas mustakim Tunjukkan jalan yang lurus Niki jacilik kok wis diajari Serong ke kiri serong ke kanan akhirnya pikirane serong fahame serong senengane serang-seronggedde anak muodadi pelakor lu kadang-kadang anak jacilik wis diulangi kurang ajarnyang wong tuo Kaya lagu iki ayo ben semarak sauti bareng-bareng sing derek nyaut tak dongake rezekini lancar. <tuh>, minimal gampang lek golek utangan. Niku penting Kaya lagu iki lho. Iki ngulangi anak kurang ajar nyang wong tuwa. Coba diteruske. Pada hari Minggu Naik delman istimewa. Oh, Nytäminen paket kok Kalau <tuh> Kalo di Delman itu duduknya di depan Niki, pada hari minggu ku turut ayah ke kota Naik Delman istimewa <tuh> Ku duduk di muka Berarti mukanya ayah didudui Anakmu jadi melunjak, melamak, terunjangan Kurang ajar nyang wong tua Kadang anak diajari menghayal Tukang lamun Padahal kepada anak itu didik agar berpikir yang konkret, yang realistis, logis. Nah anak kok diulangi. Bintang kecil amat banyak aku ingin mustahil. Bisa ngalami terbang atik menari bisa ta-nyata manusia enggak bisa terbang akhirnya anak mudati tukang lamun di penghayal uripe memang seandainya andai saja misalkan andai kata jikalau seumpama. kan nglakoni Dewi Raiso pikiraannya memang andikan-andaikan andaikan. Hm, andaikan aku jadi Anwar Zahid. enak banget ngomong sak jam hasil lewasketok nglakoni Dewi Raiso Onneksi on kyseessä Andre Andre -tapahtuma, joka ibu-ibu Onko se mbak Onko Aku ngerti, banyak yang tehty? Mm. Bener, bukan GR. Ada yang tehty? Onko se tehty? Onko